Halo selamat pagi Pak s e f a t Halo selamat pagi Ya dengan Bapak Dengan Bapak Amran Silahkan Pak Amran、uh, Selamat pagi Ibu、uh, Pertama mungkin saya kira jangan lihat dari sumber devisan ya dulu gitu ya Yang terbaik mungkin yang perlu dilakukan pemerintah adalah konsultasi dulu dengan、uh, mungkin kaum agamawan ya Bagaimana pendapat mereka Dari sisi agama gitu Karena bahwa ini tidak terlepas nantinya Dari、uh, Apa yang kita anut kepercayaan kita Jadi yang terbaik itu Konsultasi dulu dengan pihak、uh, Para agamawan Apa pendangan mereka Dan kalau memang mereka、uh, m e n y e t u j u i itu、uh, Mungkin baru langkah selanjutnya adalah Membuat perangkat perundang-undangannya Sehingga secara hukum lebih kuat gitu. Itu saja terima kasih Oke、okay. Selamat pagi Pak Agung サフィケルとジュアルプリンヤムキン、マルクナパチア、セピダーローガナ、ハニャサイエファクニャン、ピザコモジアン、オランジュアル、タナマイヤン、ピザ、トムキャナ、ジュリカン、アナファン、ロジャー、トゥピアブル、オランジュアル、パキア、サフィとル、ディー。 Seperti donor darah Donor mata, donor ginjal Donor itu Ya itu disosialisasikan ya. Saya pikir、e, banyak orang yang ingin juga Mendonorkan、e, organ tubuhnya Dibagi ya. Pertama saya sih ya Daripada kita dikubur itu、e, Apa namanya Ginjal jadi busuk Hati jadi busuk Ya sudah dipakai untuk orang lain Jauh lebih bermanfaat gitu、e, Terlepas dari berbagai pertimbangan yang lain Saya pikir Uh, itu merupakan salah satu solusi sama aja sih sebenarnya dengan donor darah gitu jadi sosialisasi、hmm. kepada masyarakat yang lebih luas saya rasa itu jauh、okay. lebih bermanfaat. Terima, Terima kasih Pak Agung. Ya, ya. Pak h a r g o selamat pagi. pagi silahkan p a k Saya pikir ini suatu ide yang bagus ya Dimana kita kan t e r masuk kategori negara miskin ya Dimana negara miskin biasanya kan negara tidak bisa lagi menghidupkan rakyatnya Jadi d i a rakyat berhak untuk mencari、uh, tambahan penghasilnya a n sendiri Ini kan juga terjadi di China dulu ya Mungkin sampai sekarang Kemudian di India, Pakistan Itu kan negara-negara miskin ya. ya Kita kan sudah masuk dalam kategori gitu ya Uh, saya pikir、uh, itu hak-hak mereka saja Mereka hak-hak adalah -hak -hak -hak yang sudah tidak kebagian s i a Pemerintah a p tidak memperhatikan、hmm. Cuma nanti pemerintah dalam hal pajak ya jangan tolonglah nanti ke depan Kalau nanti bisnis ini jadi marah Tolong jangan dijadikan subjek,、uh, objek pajak gitu saja sih、hmm. Oke,、okay. e Pak Hari Selamat pagi, Bu Ya, silahkan Jadi kalau ini kan semuanya udah zaman materi ya Semuanya bisa dibeli b e gitu Tapi memang ada hal-hal yang sebenarnya kalau tubuh kita itu sebenarnya kan yang punya itu didipan-didipan、eh, didipan dari bukasnya. Artinya kalau seseorang itu u d a h dinyatakan r i k sakit hatinya atau apanya itu artinya u d a h nasibnya e m a n g seperti itu. Boleh diobati, tapi kalau dengan mengobati dengan meng, apa namanya, mencari organ orang lain yang masih hidup dan lain sebagainya itu bukan sama dengan prostitusi ya, sama dengan menjual Menjual yang bukan hanya Menurut saya secara agama Maupun secara logika gitu ya Itu gak bisa lah Makanya sekarang ada p e n c u r i t a a n anak dan sebagainya Itu ekses daripada itu Artinya di satu sisi orang menjadi Panjang lebih panjang hidupnya dan Di a d sisi lain merugikan orang lain Itu aja Ibu Tirmas Oke, Pak Bagio s i l a k a n Pak Ya, saya n studio cerita r t a y a Menurut saya、uh, mempertimbangkan dari, dari Pak Agung Pak Hari tadi itu kedua-dua p e n d a p a t itu benar dan、e, ada jalan tengah yang bisa menyebabkan ini semua satu sisi memang ada pihak-pihak、e, yang、e, barangkali seperti yang dikatakan Pak Agung tadi daripada tidak ada musuh itu lebih bagus didonorkan pada bagian yang lain juga memang ada hal-hal yang sifatnya Uh, jangan sampai lalu kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan dengan menculik dan lain-lain sehingga ini m e r u g i k a n pihak yang lain、gitu. nah jalan tengahnya mungkin adalah、uh, dalam hal ini ini menurut saya perlu dan diperbolehkan、uh, toh sebenarnya mutualisme kan artinya、uh, pada satu pihak barangkali memang betul-betul membutuhkan dan itu bisa menyambung nyawanya gitu、uh, dan Si, si orang yang tertolong dengan tersambung nyawanya itu bisa berkarya lebih banyak lagi sementara mungkin orang yang mendonor karena pada saat dia、e, sudah meninggal artinya barangkali orang kecelakaan dan lain-lain lalu setiap organ tubuhnya diserahkan atau yang dicangkok artinya dia juga t e a d i b i a r k a n hidup gitulah itu toh juga bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya dengan baik gitu、hmm. nah pemerintah mungkin perlu、e, nawasi gitu loh dalam hal ini、eh, ini boleh dilakukan setelah melalui proses-proses apakah mandiri rumah sakit atau di tempat mensehatan atau di t e m p a t t e m a n kehakiman misalnya bahwa ada legalitas-legalitas、eh, tertentu ini baru bisa jalan sepanjang memang aspek-aspek、eh, bahwa ini atas dasar suka rela ini atas dasar、eh, bahwa yang, yang bersangkutan juga、eh, k e d u a d u a n y a b e r s e d i a menurut saya boleh dilakukan、hmm. silakan pak h e l o ya silakan pak Harjo、uh, saya menggarisbawahi ada tiga fakta saya berbicara secara fakta kalau b e i n i yang b a n a k saya lihat b i n i f a k t u n y a adalah ada orang yang sakit orang kaya ジャンカドゥ l アダアウランナサキッ、アウランナスキン、アビデアウィシャ、マンドゥリー、アウランドゥブ。アダアウランナシャヘア、タピー、イヤ、イダウィシャ、マンカカエコノミ Fakta yang lain adalah pelanggaran di dalam、uh, keagamaan.、Nah, jadi, saran saya, pemerintah itu harus melihat、uh, sejauh mana fakta yang terjadi. Nah, kalau memang fakta itu adalah fakta orang yang sudah sakit, bahkan dia、uh, tidak bisa membiayai. Ya, dengan organ tubuh yang d a r u kemudian sampai dia mau meninggal kemudian ada satu sisi organ tubuh yang lainnya masih berfungsi ya mungkin bisa diperkimbangkan untuk dijual、e, diberikan kepada orang yang lainnya supaya bisa m e l a n g s u n g d a n kehidupan、yeah. karena mereka、okay. juga percuma yang ini juga tidak akan melangsungkan kehidupan tapi dia bisa membantu keluarga dalam keadaan a m a n s i a l、yeah. cuma satu hal yang m a salah agama ini k a l a hubungan dengan yang atas, ini yang tidak bisa、uh, menjadi w k a t o r Oke,、okay, Pak Harjo terima kasih. Pendapatan berikutnya, selamat pagi Pak S.F.M. Ya, selamat pagi b u Ya, silahkan Pak Martin. Ya,、uh, kalau menurut saya ini kita perlu kaji yang lebih dalam ya. Artinya ini menyangkut adalah menyangkut manusia di sini. Bukan menyangkut barang yang gampang kita jual beli dengan mudahnya begitu. Jadi ini perlu dikaji dengan baik. Oleh pemerintah, siapapun kemudian perlu benar-benar di sini、eh, dipahami dan dipelajari dengan baik juga dengan putri bangsa kita. Kemudian、eh, ini juga、eh, aturan, p e a t u r n y a aturan pemerintah yang jelas kemudian、eh, dikaji dengan peraturan-peraturan、eh, yang baik sehingga tidak merugikan bagi semua orang.、Eh, saya rasa begitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak Lukman. Terakhir ya Pak l u k m a n silahkan Terima kasih Silahkan Pak l u k m a n Saya pernah melihat di televisi Ini sekedar m a s u k a n Waktu itu ada acara mengenai agama Buddha Jadi kalau orang yang sudah meninggal Itu di dalam agama Buddha ada cerita reinkarnasi、hmm. Dilahirkan kembali Tapi pada saat itu Ada, per, ada membahas bagaimana kalau seorang meninggal Dia mendonorkan organ tubuh kepada orang yang masih hidup Apakah nanti dilahirkan kembali Dia akan cacat kekurangan、Tanpa、organ, organ, organ yang tubuh didonorkan yang akan ya? didonorkan、hmm. okay. Jadi dalam agama b u d d h a tersebut Saya merasa bagus sekali Jadi antara manusia itu antara dari hidup ke meninggal Dia itu sudah lepas langsung Dia punya r o h Yang dilahirkan kembali itu Dia tetap utuh Dan barang yang ditinggalkan Atau badan yang ditinggalkan itu Sudah tidak diperlukan lagi、hmm. Jadi dalam hal ini Saya meneruskan Yang tempoh a r i saya pernah melihat Acara t e m Pembahasan a t p mengenai organ tubuh ini Di dalam agama Buddha、hmm. Jadi supaya、uh, Halayat Uh, masyarakat juga kira-kira bisa mendapat masukan dalam hal、okay. ini terangkat. Terima kasih p a k l u k ma. n Ya selamat pagi Pak Coki. Halo, selamat pagi. Silahkan Pak Coki. Ya ini agak、uh, mungkin agak bingung juga pemerintah ini masalah etika dan lain sebagainya. Ini kan kalau misalnya seperti ini kan、uh, ada yang orang m e n c a n g g u、uh, mendonor itu latar belakang sosial atau latar belakang、uh, uang cari uang. Nah kalau misalnya sebetulnya Kalau dilegalkan juga ada kurang etisnya, tapi kalau tidak dilegalkan malah jadi ada orang yang、uh, menjual dengan harga tinggi. Mungkin kalau misalnya kira-kira orang itu mau mendonor, kalau diorganisir dengan baik mungkin malah lebih baik kali ya. Saya juga gak begitu、yeah. yakin. Jadi memang sangat dilegalisasi saja supaya tidak terjadi pasaran yang ngawur di market gitu. Udah dihadapin i aja lah banyak orang yang butuh juga dan banyak orang yang ingin mendonorkan bagaimana? サイアブシーンのバーボーンの Uh, sesuai pancasila itu pertama ketuanya n m a y a s a jadi tidak tega gitu tentuan mungkin n g a k t a u lah tega banget e r i m a kasih oke、okay. Tajulgar dia dilegalkan saja kalau nggak dilegalkan ya nanti ada pen, apa itu kayak sejenis itulah penculikan atau apa gitu ya dilegalkan saja l a h walaupun mungkin dari segi agama mungkin ada yang ada yang menentang atau apa ya kan terima kasih 早ーパーザイナえ パーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカパーカーカーのパーカーのカーのパー maka apa berbeda, maka e e r k m a s kita ikuti saja itu opini saya oke、okay. so. selamat pagi Pak Swadi selamat pagi silahkan Mbak kalau kita melihat secara agama dan juga kultur ini, negeri ini memang agak kalau secara bebas begitu diperjual belikan sepertinya kurang diterima so, ya memang kita ketahui bahwa ginjal itu di tubuh manusia kan dua jadi misalnya kalau ada keluarganya memang yang gagal ginjal butuh memang ginjal maka bisa satu diambil Tapi kalau itu secara donor memang itu boleh deh. Tapi dan juga kalau misalnya ada orang yang butuh dan juga memang ada yang mau memberikan secara donor atau secara harus dibayar, itu bisa juga. Tapi kalau secara terbuka begitu, misalnya diperjualbelikan, itu nampaknya masyarakat di negeri ini kurang menerima lah.、Hmm. Terima kasih. Oke,、okay. Tarobet. Halo. Silakan, h Pak. Jadi untuk mendonorkan ginjal. Seseorang itu tidak mudah. Pertama dia harus dicek dulu. Darahnya sama gak, kolongannya. Kemudian jenis ginjalnya sama gak. Jadi kalau setibatnya ada kabar burung. Orang diculik, dibunuh, diambil ginjalnya. Kita mau bohong. Bohong semua itu. Jadi prosesnya b u t u h waktu yang panjang banget. Karena masing-masing orang itu ginjalnya beda-beda. Dan kedua, kalau emang Indonesia belum bisa. Ah, kita keluar なんだかまくりあちおかえり。きたまのジュパーソニー。シランバサニー。やさまたきふう。や Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya donor itu saya i r a s i boleh, cuman kalau untuk ekspor itu saya rasa sih itu terlalu ekstrem lah.、Hmm. Jadi lebih baik kita menolong bangsa sendiri daripada untuk di ekspor sampai kehilangan divisa itu sangat-sangat、uh, terlalu pandangannya terlalu ekstrem, itu aja. Selamat siang Ibu. s a m a s i l a k a n opini Anda. Iya, saya kok merasa terlalu kejam ya, membandingkan organ tubuh manusia itu dengan devisa gitu,、hmm. gitu aja. Selamat siang Pak Toha. Halo. Iya Pak Toha, komentar Anda. Iya Bu. Apa komentar Anda Pak? Halo, suaranya kecil Bu. Bapak, apa komentar Anda? Oh iya, komentar saya,、uh, sebaiknya pemerintah melegalkan kalau memang... Cangkok、uh, organ tubuh itu bisa diambil dari orang yang sudah meninggal、mm. Artinya orang yang sudah meninggal itu dengan ketulusan hati Dia ingin berdana, mendanakan organnya kepada orang yang membutuhkan Itu s a t u perbuatan mulia dan berguna bagi orang yang menderita sakit Bu.、Mm -hmm. <laughs> Juga bagi pemerintah dan perekonomian negara juga kan ada impact yang positif Itu komentar saya Bu Baik, terima kasih Pak Yo, Toha Terima kasih Pak Dodi selamat sore s i l a k a n Pak Dodi Ya s a t e l a h dilegalkan aja Atau teratur Ya kan t e r akhir akhirnya a l Bisa juga pada kemana-mana Keluar habis Ya kan Sama dengan lo? Ya. ya Sama dengan pomonya j u d i Dan larang-larang larang. Malaysia udah d a p a t lebih banyak Gak t i n g a pun bikin besaran y ya, Yang mana-mana パパオ、サマー、ソレ、ソレ、ジュラテンパパオ Kalau selama itu untuk kebaikan, kenapa enggak, walaupun ada u n s u r bisnis, tetap itu intinya menolong orang. Kalau sama-sama saling menguntungkan, ya lebih baik dilegalkan a j a daripada mereka susah cari, tidak ada jalannya. Begitu, Bu. Ya, terima kasih, Pak Paul. Pak Andre. Selamat sore. Selamat sore, silakan Bapak. サイエシックバリカンダリーやん、コメントのシモヤタディアブレルビバイクダーパンにエンプレイボール、ソナリミンのカロディレザーパン、サマーブルバハイアンティアブル。ジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャ itu aja bu, saya rasa ya saya, saya, saya bertentangan ya, saya、oh. nggak nggak setuju dilegalkan. Terima kasih bu. Pak Doni, selamat sore. s i l a k a n Pak Don. Iya, tadi saya nyambungin bapak yang sebelum-sebelum、uh, ini ya, yang setuju itu dilegalkan. Menurut saya sih daripada dilarang, terus nanti pihak lain yang dapat keuntungan lebih baik dilegalkan. Nyambung lagi tadi yang kasino kasino bapak itu, itu juga benar juga itu memang dilegalkan daripada. パパ、スタンディ、サマスオレサマスオレ何だ、パパ私は、私は、私は、マレガオカン。私は、今、私は、私は、私は、マレガオカン。私は、私は、私は、私は、私は、マレガオカン。私は、私は、私は、私は、私は、私は、マレガオカン。私は、私は、私は、私は、私は、マレガオカン。私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私、私、私、 Pro kontranya banyak juga yang bapak bilang tadi bisa disentimati k semua itu bisa terjadi juga demi mengambil w a r g a n tubuh dalamnya. Jadi dilegalkan, namun peraturan itu diperketat sekali d i p e r e n t i p tapi harus tetap legal. y a Terima、oh, ya. kasih. Saya beralih ke Pak Andi. Selamat sore Pak Andi. Sore. Silakan Pak Andi.、Uh, menurut saya juga dilegalkan aja, asal orang yang menyumbangkan ada gitu, jadi nggak bisa orang menjualnya tanpa orang yang nggak ada, organnya aja jangan, kalau itu bisa disalahgunakan.、Gitu. Jadi yang yang ingin mendonorkan juga ada, dia kan berbuat baik untuk mendonorkan dan mungkin mendapat imbalan, tapi ya tidak digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjual donor-donor seperti k a y a tadi bilang suntik mati. Atau ada yang menculik anak untuk mengambil organ tubuhnya. Mesti jelas anaknya ada, orang tuanya ada. Gitu loh, menurut saya begitu aja.、Yeah.